Kas Bukit Nan Jau, Tele Tabis Bermain-main. Up! Up! M fleet! Winky Winky, hahahaha, di Six yeah. yeah. yeah. Belum sayang, ayo duduk sementara ibu selesaikan pekerjaan ibu ya Ibuku seorang dokter Jika kau merasa kurang sehat, kau harus temui ibuku Ibuku sangat pintar Dia bisa menyembuhkan orang sakit Ibu menggunakan senter ini untuk periksa telinga dan mulut Kau ingin diperiksa ya? Iya yeah. Iya yeah. <laughs> Coba ibu periksa Miringkan kepalamu Lalu bagian dalam telingamu di senter Untuk melihat apa ada warna merah di sana Karena kalau sakit pasti berwarna merah Lalu kita beri obat Agar penyakit telinganya sembuh Tapi telingamu sehat Kalau anak-anak datang ke dokter Kau tahu apa yang harus diperiksa? Iya mm. Kita akan memeriksa tenggorokan. Apakah tenggorokannya sehat-sehat saja? Ayo, ibu tunjukkan caranya. Coba menghadap ke arah ibu. Sekarang katakan. Kepalanya agak diangkat dan ucapkan. Anak yang pintar. Oh, kau sehat. Selanjutnya kita akan meniupkan udara ke alat ini. Aku bisa. Oh iya. Iya. Baiklah. Sekarang kau harus meniup sekuat-kuatnya. Bagus. Coba sekali lagi. Nah, itu artinya paru-parumu sangat sehat. Jadi, dadamu sehat sekali karena kau bisa meniup sampai ke atas. Itu bagus. Ibu mau memeriksa perutku? Boleh. Ayo kita periksa perutmu. Aku sering merasa geli. <laughs> iya. Sekarang berbaring. Ibu akan memeriksa dadamu dulu Ayo Sekarang tarik napas Bagus Ibu akan dengarkan dengan alat ini Tarik napas lagi Tarik napas lagi Pelan-pelan Perutku sedang diperiksa Ibu lagi. mendengarkan suara dengan stetoskop Lagi Ibu bisa mendengarkan suara di perutku lagi Periksa perut sudah selesai. Tadi apa yang bisa kita rasakan? Sepertinya Ibu bertemu dengan sarapan dan makan siangmu juga. Aku merasa geli. Kamu kecil sekali ya. Ibu rasa ada yang hilang. Tehnya tidak ada dalam perutmu. Kalau begitu kau perlu minum teh sayang. Ayo, kita turun. Iya. Ayo. Aku sayang ibuku, aku suka menemui ibu saat dia sedang praktek Dadah, dadah, dadah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 Suatu hari di dunia Tabi, saatnya untuk puding Tabi. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Puding Tabi, puding Tabi. Ah. Uh. Tom lapar sekali. Sangat lapar. Ah. Uh. <tik> Puding Tabi... Po suka sekali Puding Tabi. Hmm, puding Tabi... Puding Tabi... Ha. Po ingin tambah lagi. Sekali puding tabi. Sekali puding tabi dan suara perut puding tabi terkadang jika telletabies kebanyakan makan puding tabi dan mereka makan terlalu cepat maka akan ada suara perut puding tabi suara perut Dada Tingki Winki, dada. Dada Dipsy dada. Dada da. da da, Lala, dada. <laughs> dada da, Po, dada. <laughs> da. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Shhh. laughs> ba, ba, ba, ba. <laughs> ba. ba. ba. ba <laughs> <laughs> ida, ida. <laughs> Dada Tinky Winky, dada. Dada Dipsy, dada. Dada Lala, dada. Dada Po, dada. Matahari mulai tenggelam, teletabis berpamitan. habis bermain Teletubbies ucapkan hello. Ding ding ding, pip pip Oh, Teletubbies Gipsy! La la! Boo! iya ada yang bisa aku bantu aku ingin bertemu misel misel kau ingin bertemu misel duduk dulu ya nanti kupanggilkan misel olivia ingin bertemu denganmu halo olivia apa kabar wah kau datang bersamanya iya ayo masuk ayo ke sini sudah pernah kan datang ke sini sudah Hmm, masih ingin jadi dokter hewan? Masih. Hmm. Kau mau membantuku? Iya. Iya. <laughs> Namanya tamper kan? Keluarkan makanannya, lalu keluarkan tamper. Ayo keluar! Wah, ia tidak mau cepat keluar karena merasa agak ketakutan. Wuuuhh. Jadi, Olivia, apa yang bisa aku bantu untuk Tamper? Tolong periksa giginya. Ia ya, melahap makanan dengan baik, kan? Iya, tapi aku ingin tahu mm -hmm. giginya terlalu panjang atau tidak. Baik. Ya, kelinci yang ramah kelihatannya. Iya, jangan nakal, Tamper. <laughs> tamper, jangan nakal. Nah, sekarang kau harus memeganginya agar bisa kita periksa. Oh. Pegang kuat-kuat, ya. Nah... Sekarang kau buka mulutnya. <tuh> kau harus melakukan ini kalau menjadi dokter hewan. Oh iya. Wah, giginya bagus, tidak terlalu panjang. Bisa dilihat. Ya, bisa kulihat dan kau pun bisa juga melihat gigi kelincimu. Benar, tidak terlalu panjang. Benar sekali. Mana lagi yang harus ku periksa? Kukunya terlalu panjang tidak? Baiklah, kita periksa sekarang. Wah, kukunya masih cukup bagus, tapi bisa juga kita potong. Iya. Jangan bergerak Ah, uh, Dia kelinci yang baik Tidak nakal Ini tidak sakit Sakit tidak kalau kukumu dipotong? Tidak Tambor juga tidak merasa sakit Iya Sebelumnya dia tidak tahu Sekarang kita masukkan lagi dalam kandangnya Ayo Tambor Aku suka semua binatang Aku juga seperti semua binatang Oke, Tamper Sekarang kita tutup pintunya Supaya dia tidak bisa keluar Dia aman sekarang Ayo, Olivia Aku bantu membawanya keluar Oke Dadah da -dah. Dadah, Dadah. Namaku Olivia. Dan kalau besar nanti aku mau menjadi seorang dokter hewan. Ayo ikut aku.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 Jangan bergerak Ah, uh, Dia kelinci yang baik Tidak nakal Ini tidak sakit Sakit tidak kalau kukumu dipotong? Tidak Tamper juga tidak merasa sakit Iya Sebelumnya dia tidak tahu Sekarang kita masukkan lagi dalam kandangnya Ayo Tamper Aku suka semua binatang Aku juga semua binatang Oke tambor Sekarang kita tutup pintunya Supaya dia tidak bisa keluar Dia aman sekarang Ayo Olivia Aku bantu membawanya keluar Oke di dunia tabi, Po mendengar Lala datang. Lala datang. Lalu bagaimana? Po memutuskan untuk main petak umpat. Lala ingin tahu di mana, Po. Oh. Hmm. Hmm. Ah. Eh. Hmm. Mana, Po? Mana, Po? Hmm. Lala melihat skuter, Po. Ya. Ah. Hmm. Ah. Hmm. Tapi di mana, Po? Teriak Po Mengejutkan Po tadi bersembunyi dan Lala mendengar Dipsi datang. Uh oh. Lalu Po dan Lala memutuskan untuk bersembunyi. Dipsi ingin tahu di mana Po dan Lala Dipsi melihat skuter Po dan bola Lala Tapi di mana Po dan Lala Teriak Po, bah teriak Lala Mengejutkan Po dan Lala tadi bersembunyi sembunyi, sembunyi, sembunyi, sembunyi. Ipsy, Lala, dan Po mendengar Tinky Winky datang. <San> Lalu mereka putuskan untuk bersembunyi. Pingko Wingko Pinkal winkus, twinkie winkie, pinkal winkus, twinkie winkie. Pinkal winkus, twinkie winkie, pinkal winkus, twinkie winkie. Pinkal winkus, twinkie winkie, pinkal winkus, twinkie winkie. Ah oh. Twinkie winkie ingin tahu di mana Po, Lala dan Dipsy berada. Di mana Po, Lala dan Dipsy? <laughs> Winky Winky melihat skuter, bola, dan topi. Skuter, bola, dan topi. Tapi di mana po, Lala, dan Dipsy? <sutur> <sutur> di mana po, Lala, dan Dipsy? Bateriak Po, Bateriak Lala dan Bateriak Dipsi. Mengejutkan Ah! Mengenjutkan Po, Lala dan Dipsi tadi bersembunyi Apa? Sembunyi, sembunyi, sembunyi Sembunyi, sembunyi tingki Winky, Dipsi, Lala dan Po mendengar Nunu datang Maka mereka putuskan untuk bersembunyi. Uh oh. Huh. <torn> <torn> <torn> <torn> Nunu ingin tahu di mana Teletabis itu. <SILENCIO> Nunu melihat skuter, bola, topi dan tas. Tapi Teletabis itu tidak ada. <SILENCIO> ala ala puti ah <hating and living� Wars> oh. no. ah ah ah ah Winky Winky. Oh oh! Nunu la cow. Nunu la Ah!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 Dada Tinky Winky Dada Dada Dipsy Dada Dada Lala Dada Dada Po Dada <laughs> <laughs> <laughs> Tidak Tidak Dada tingki wingki, dada. Dada dipsi, dada. Dada lala, dada. Dada po, dada. Matahari mulai tenggelam, teletabis berpamitan. Baby! Yay! Yeah!